Kali ini Lia mau uh, tampilkan satu artis ini gewanteng-rakalang ganteng. Mm -hmm. Ini yang dari tadi kita sudah tunggu-tunggu bareng dengan Mata Dewa dan juga Newbie Productions. Kita sesingkan sama-sama ini dia, Broten New Monata. Dan beban yang makin zarat. Kau tetap बीक Luar biasa. Lancing Jingle KIA ya. bersama dengan teman-teman New Monata. Terima kasih.